Shukrulillahi ladi, jana sahru Ramadan, sahru unzila Fihil quran kudaili nas wabi nas min al-Huda wal-Furqan. Shukrulillahi lillah, rahman rahim, wa shukrana Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil amyai wal-mursalin wanali wasabi ajmain. Faqalallahu Ta'ala fi Fatir surat 35 Ayat 29 biar hidup enggak rugi baik itu di dunia atau di akhirat ini rumusnya <tik> Nabi sallallahu alaihi wasallam Apsus salam ta'am Wasilul arham Wasallu billayli wa Tadhulul jannata bis salam Puji syukur milik Allah Yang menghadirkan dan memberikan jatah Jamuhan rahmatnya Untuk setiap kita Itu tamu agung yang setiap tahun Hadir walaupun berbeda Karena kehidupan ini Seperti layaknya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 Karena mnesaati, tidak memanfaatkan waktu, dan menyia-nyiakannya ketika hidup. Ini diabadikan dalam kunniat su Milan, rabbi, ya allai, ya rabku. Laula, akartani, laisa, ya kumbalikan, sedetiksa, se se se se se se se se se se se se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 Tahu babak kedua, sepuluh, kedua Biasanya Sab mengalami kemajuan Sekarang sudah banyak masjid Yang mulai gulung tikar Maksudnya diberesan gitu Terus kebanyakan Peserta Ramadan tereliminasi Nutadina itikabna Di masjidnya mulai pindah ke pasar baru Kamol tawab Milihan gamis Milihan lejing Ngesbeak gamis nu kamari. Banyak istri hari ini barareut ka salakina. Padahal can cair THR-na. Aku teh nges teu baju bari ngomong teh di baju. Mun ngomongna aku nges teu baju, baju na soek-soek mah rada dicairkan lah nya geu Kamari ge aya Fokus kita mau di sana terus seperti tahun kemarin. Ini, ini hal yang mikro. Ada itu di tiap tahunnya. Orang sibuk dengan apa yang sudah Allah jaminkan. Catat. Ini Tauhid. Rizkimu sudah tahu alamatmu di mana. Catatan Tauhid. Rizkimu tahu alamatmu di mana. Kenapa kita harus ikhtiar? Karena kita tidak pernah diberitahu alamat rizki kita di mana. Maka rizki adalah kejutan liar adalah perbuatan wabizalika umir tuh dari rumah ke sini perintah Allah pulang najong duit sakeresek cokotong jogedan dan hela bising wadal no apa wadal kolot berarti bising duit munjung kermacul mangih belut ya ambil jangan ambil Di rumah kesini bagi para jomblowers tiba-tiba pulang kajian dapat jodoh cokotong. Tanyaanlah bogohon tuh cokot cokotuai. Cik, karena cokot cokot. Ihtiarmah perbuatan, rizki kejutan. Ya Allah, wabidha lika umirtu. Kan gitu, naib titahki. Aku begini, karena kau perintah. Sudah selesai, itulah iman. Aitina salat menang naon. Menang wudhu nya salat mah menang wudu. Karena yang membatalkan wudu itu ketika kita salat kentut bukan membatalkan salatnya tapi membatalkan wudunya sehingga harus mengulang salat itu disebabkan batal wudunya ini ilmu. Ayo jelemah salat tarawih, dut hitut salat, kajebak tuli. Ustaz Heh. Aku belum tuli. Kamu lagi sholat, aku dengar kamu kentut kok sholat terus. Dakar sholatnya nggak jawab. Baik, Saya jadi malu. Ini orang berilmu bingit ya. Si Horeng, calon mu'alaf nuker gladi resik latihan sholat. Karena naur salat latihan mati wudu. Ya, awas jangan terjebak. Ramadhan ini harus menjadi Ramadhan terbaik, terbaik di antara Ramadhan-ramadhan yang pernah kita jalankan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 Oleksinastar Kue semprit kue kaleng Ya saya dapat pelajaran banyak dari kegiatan-kegiatan manusia ketika Ramadan. Memang ku Ramadan mah diindahkan, nutara ngumpul ge ngumpul. Sekeluarga sahur bareng, sekampung tarawih bareng, senegara ketemu dalam sholat Id. Jangankan manusia Kaleng kue ngumpul, ibu apa ayah kue kaleng gambar ibu-ibu dua anak, hongguan. Eh teteh anak nate lain dua tilu dan catatan itu perempuan bukan janda, nyaget arakaciri salah kina. Eh teteh budak nate tilu si teteh ngesgede nani sir sepedahan, tanu duaan indungna. Ayah bapakna ustad satu sekali balik nate tentara dinamonde. Tema nu no kapeahna jangkung tah lebaran mah di garut ngariung dina meja nini abi aya bener kalengge ngariung ku lebaran mah matang mun lebaran teh ngariung teh era kaleng lah tapi hilangkan sifat ngariung riung dahareun capek jempol geus bareun nyeunan way ku semprit dikitu-kitu yeuh geus gede sabeulah di kota kumiksar aya na mah ustad nya istongki kitu anue teu ini bisa jadi ramadan terakhir itu yang disayangkan maka berapa manusia yang menjerit berteriak rabbil aula akartani ila jalin qrib wa asaddaq wa akum min kembalikan ya rob sedetik saja ke dunia untuk aku mengulang amalku yang salah sugange lain keur teh keur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 Kalau pun harus mati itulah jalan hidup. Alladzi mauta Walhayata ayyukum amala. Lahirkan amal terbaik. Apa amal terbaik Pundan Bunda, keikhlasan. Semua manusia binasa. Kulluman 'alaiha fan. Semua manusia akan binasa. Kulluman 'alaiha fan. Kullu nafsin dha'iqatul Semua ada masa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 Maka yang diseru untuk saum itu ya Yuhalladina amanu kaharti Pegawean saum kaharti Betkudunahan lapar, haus Bersetubuh, komoanyar panganten Maka siksa yuh. ya Tapi keimanan yang bicara Anggis ah, bayi tekaharti gejalankin weh Terus Allah memberikan stimulus padilah Bagi orang saum itu Farhatani dua kebahagiaan Lisoim Bagi orang saum Kapan? Saat berbuka, saat nanti di surga. Pertanyaannya, ibu bahagia nggak kalau buka puasa? Luar biasanya, punten ini yang saya dapat DM banyak ke IG khususnya. Ustaz ayat tanggal tuh, sakir-sakir-sakir kerbuka bersama. Ustaznya bingung nolak, kanu wawuh, bingung mending, kanu istilah. Jadi katakan sudah full book untuk buka bersama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 ngariung di imah bahagia pas berbuka tanya. tapi beda jangan tepuasa, puasa menunya sama, waktunya sama tapi hati nggak bisa berdusta orang tepuasa, hambar we. Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya farhatani lisaim ini bab keimanan, belum nanti di akhirat luar biasa maka jangan termasuk manusia yang binasa siapa yang binasa, orang beriman pun binasa illal Alimin. Kecuali yang melengkapi keimanannya dengan keilmuan seperti ini. Jadi tahu. tercapai ibadah ibadahnya pakai ilmu mah. Aslina. Ketika kita safar. Air ada. Tapi Allah yuridu bikumul yusro. Berharap kemudahan. Ketika safar. Au ala safarin. Fatayammammu. Tayammum aijah. ku Kuilmu mah.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 taiamummei kanun jok usta dajokma garele kanu kaca kacana aya tapak minyak urut bala-bala etta diharap aya no botak kanu botak <laughs> pangirim taiamumme <laughs> dan semua benda berdebu ini yang dimaksud suci dalam debu etta lagu taiamum <laughs> Nguna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 segala persoalan maka ustaz Epi PD we ge dawuh ketika Quran dibaca Quran Allah sedang bicara ke kita ketika kita salat kita yang sedang bicara ke Allah itu bedanya maka mun yang masalah teh bawa ka Quran Al mau moal Asli nabu. Bu janji Allah mutlak tiba-tiba ustaz Efi, dikutuk jadi ustaz bongan sok maca Quran bonganna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 Kenapa orang beriman diancam binasa kalau tidak dibarengi ilmu? Loba, nu ngaji, tapi ngaji brut resah, anger, weh. Kau maca Qur'an, tapi bibir rame hati jempe otak prek karena gawe talalangke. lalangke. Tisadar sakedeng diiman, jadi bangke. Loba gawe di nge eh barang gawe, te cape gawe, teka di nah. Karena yang dibacanya tidak diartikan, ini persoalan. Maka ngaji teku dolo ba ayat, Saya tapi jeng arti, nah, kamu jeng tafsir, nama itu pr ramadon tahun ini, sehingga berimbas keperubahan yang signifikan di perbuatan. Contoh, Allahumma ba'in ba'ini wa ba'inah kama ba ba'in thabain almasriki wal magrib. Pertanyaannya, doa apakah itu? Sepakat ya, tidak ada perbedaan pendapat ya. Berapa persen orang yang hafal arti doa itu?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 diartikan, diamalkan dengan ikhlas maka manusia binasa kalau tidak berilmu Al-Quran adalah ilman nafian sumber ilmu warizqon tayiban diamalkan jadi hadek wa amalan jadi rizki yang diterima karena manusia diciptakan untuk membaca Qur'an al-Rahman al, al quran khalaqol jadi menjelma ngesewujudna jelma tembaca Qur'an saya pertanyakan ke manusia anak yaitu kalau sudah jadi manusia tidak mengamalkan Quran tidak sholat siapa? curiga ini manusia apa sama manusiaan? non anu peranti boneka ya yeah. monyet way sholat monyet aja sholat hari gini nggak sholat tuh di setopan samsat monyet sholat duha siat sama sholat nang itu wawuh jeng adan tiap lampu merah tiap sholat Terus nge-sholatnya, ikhtiar tiar, kaleng. Tapi duitnya dicokot, kuno juga monyet. Kita nu mana nu monyet. Ya, kadang bingung hirup. Monyet aja sholat. Maka kalau Ramadan luasa waktu di rumah aja, enggak baca Quran, enggak ikutan taklim, enggak pergi ke majelis ilmu seperti ini, ibu ngobrol aja yang tiang listrik. Tiang listrik aja di luar.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 Nah, kadinya lumpatnya. Jadi ilmu itu meminimalir kemungkinan kita binasa selama ilmu itu diamal. Iman binasa kalau tidak berilmu, ilmu binasa kalau tidak beramal. Amal binasa ini masalah lagi. Kalau tidak ikhlas, annasukuluhum halaka ilal mu'minin, almu'minuna halka ilal al alimin, alalimuna halka ilal amilin, alamiluna halka ilal mukhlasin. Ujungnya ikhlas.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 Tapi ini teh suaminya teh ikhlas banget gitu tiba-tiba turing dan pulang turing, tanya jangan merasa beriman kalau belum diuji nu ikhlas ma berat ujian Sisa si salakina teh lolong nesma istrinya penyakit kulit budug gitu sehingga Nabi Ayub eh ditambahanku salakina teh lolong tapi menjaga karena tabrakan tapi menjaga keutuhan rumah tangga dengan kekurangannya masing-masing ikhlas ya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 Kalau menangis babarengan tatangak teh kehalangan teh, kan kontrak dua-dua nange. Tapi muncirik bareng, bahagia bareng. Kalau sendiri aku berkata-kata, kalau bertemu aku bercengkama. Ya, yeah. jadi harus kompak jauh di mata dekat dido? didoa, ah. di dompet waeh. <laughs> Tapi itulah ibu-ibu kadinya waeh.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 Maka bahagia itu sederhana, diciptakan, bukan dicari. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul, berkumpulan seperti ini. Saat itu Allah bahagiakan. Bahagia nggak sekarang? Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup, gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kalian. Dalam kehidupan itu ada kotak, berapa sudut? Ada segitiga, berapa sudut? Ada garis, ada awal, ada akhir, berarti kan?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 bapaknya nuh terpisah dengan anaknya kan'an lut terpisah dengan istrinya nauzubillahi min dalik sadapur sa sumur sa kasur sa lembur sa jalur ancur. muhammad rasulullah terpisah dengan pamannya daek teh juga kitu mah maka harus ada iman ada ilmu ada amal ada ikhlas tapi ikhlas itu menuntun dan menuntut syarat Farudhu ilallah wa rasul almuhkhisuna hal ka orang ikhlas pun binasa ilmawa fakoh kecuali mengembalikan makna ikhlasnya kepada Allah dan Rasulnya karena ikhlas itu di Alquran ada surat al ikhlas ibu ibu mah dititah maca al ikhlas ngambok bu baca al ikhlas non ustad tong jaya candaajarke kulhu takulhu mah apa <laughs> apa banget apa ngaran bu Allah habu surat seberanya tong alahab atuh ustaz tabat-tatbat mah insyaallah nah, ulasampe, ngaku islam teh juga kitu ay hey, epi ka mana no, ditanyana urang pedah caludih meureun saya kemarin diundang lagi sama trans dua kali Ustad ini ayo kita setik. enggak akan, nggak enggak mau acaranya saya anti diwedak diuudak mm disana nunggah wadah kanak guluh guluh, guluh, guluh. jaramah oh jaramah luar biasa jadi ikhlas numpang berat nama. nah romadon ini sarana untuk kita menguatkan ekstrak keikhlasan karena diantara amal yang paling mengajarkan dan mendidik keikhlasan romadon kalau sholat masih bisa lebay Kemana si anu tuh salat kaciri gerak ruku sujudnya. Kemana si anu tuh captionnya tuh reik umroh bandara kaciri. Kemana si itu tuh kermayar jakat. Kemana si itu tuh kerasub islam syahadat kaciri. Tapi ayatnya nyirikin orang kershahum. Nyion video sammenit. Lelah sekali saumku hari ini. Bibirku kering. Ada yang punya live course Ayo angin seetik dayak da. <SILENCIO> Ditanya aku babaturan cnebalan. Siapa nanyawei? Nau sini leles kita puasa. Emang mana menghukum puasa? Nih terpercaya orang mana puasa? Ha! Si <SILENCIO> ikhlas puasa teh ngosok gigi. Ayo behol dipasang. Ayo ngosok gigi entuk kangkung hingga popoyan. Faidah farokta fangsob. Kalo selalu ser, satu pekerjaan sudah selesai, kerjakan pekerjaan yang lain. And when you wash, it your head and wash your face. Kalau kamu saum minyaki rambut, cuci muka, sese banget. Ramijudra rai, saum teh baru buten. Ucum masak naon ke Abi macan kumah padah, ngubah wadah acan tuh. Udang sareteni yang aja tipi pelulis. Nululis magelang, ehudas. Bu kalau lihat saya sejarah, kenapa Ramadhan itu justru bulan kemenangan perang? Artinya ekstra power, gagah sehat jika tepuasa. mau puasa tuh ini teiklasnya mandi ge, nu biasa sakudung lila bulan puasa mah. Sambil menyela minum air. Malah Kamari tengah poena kan ereng-erengan kamarnya diberitakan dalam satu berita.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 Naha uusi heran. Naha janan kekemu kuno ayah rasaan. Memang gua daromadon watu ni ngali sikat peranti ngumah piringweji ga irisan mangga tu. Ni ngali juga kebab. Ni cucunguk cucu nguk ngali wat, jika, korma. Ningali, tulisan goya bodhoy ga kibokat. Tulisan anak warung nasi suka lapar mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum sepanuk namah di bawah spanduk suku ngagal rantung udah mau mungkin kertadarus mah pastilah karena bahasa suatu efeknya bener ngegebrai sepanuknya bener wek keringa indomie dicengekan ngeraresang ayah lemonti segala rupa udah langsung itu juga yoyo keadaan Ramadan mah juara penampakan Ningali es di Boncengke Ku batur, ngecelakaan dituturkan tuh ningali oli oli rennä juga orsona tuh Sok komo enak alun alun rujak Narempel, nak kaca Nukaan nu kanest Nes ton ider ideran liur lah Dilatih ikhlas Dilatih Soleh Tarbiatul iroda Dikendalikan awan nafsunat, tong nafsu, nafsu, nafsu tei, wa waikdakdallin nafs, minal fajri ilal maghrib. Dibatasi ruang dan waktu, minahkin dahar, lain puasa atau orang mah. lihat liatkan maa kutibaan ala dinaminko blikuma, wah puasa orang dulu mah. Bu, tambah kenal sahur, tambah kenal buka, wisol, tapi sudah haram. Urang mah tuang, atau udah 8 jam. Masih bersyukur di daerah-daerah tertentu mah, swedia, itu mah yang 12 jam puasa teh urang pindah dahar hungkul eh pindah dahar sare dilobakeun Saum teh sare ustaz bukannya orang saum lalu tidur dia dapat pahala dapat pahala tidur lain pahala saum nanti yang terasa nikmat tidurnya bukan nikmat saumnya tong sare wae bosen ti orok sare hayang disarekeun udang hudang-hudang hayang dimandian ku teko meren. nya ulah Nanti yang terasa nikmat tidurnya bukan saumnya. Nah no, magrib maghrib udah dah harun dipindahkan meja kb meja kanu beteng kb lamun saum itu, wae. maghrib bukana subuh. Dua tahun kuat, berarti saum kalong, tong bebawa eh, dihudang Karena yang panjang umur itu yang mengurangi tidurnya. Saya tidur sehari cuma tiga jam, terlebih Ramadan, pulang jam tiga ke rumah harus menghidupkan malam-malam Ramadan biar hati kita hidup semalemah tarawehnya di deklik ya ada acara tuh 10 ada imam besar dari Amerika ya nanti yang imam yuk gabung yuk banyak ada 40 artis lebih di sana. mudah-mudahan Raisa datang ya hari patah arti nasional satu lagi istihoroh dan Raisa mengesedihit bahkan bahkannya. Ya Allah lembutkan hati Isyana <SILENCIO> Tapi uniknya Tehani nggak cemburu istri saya nggak cemburu ke Ihsana, boga hitungan mungkin. Padahal kan nggak ada yang nggak mungkin, hanya doa yang berubah takdir. <SILENCIO> ya, nah, Ramadhan Teh, sahur doa, bulan diijabah doa.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 Perbanyak sujud, jarak terdekat hamba dengan rob Setelah sholat, Allahumma lantas jalan. Setelah baca Qur'an, doa setelah sedekah. Nanti ada ya setelah sedekah, sok doa. kabudak ke yatim kemarin sama 40, 400 yatim di Hilton, sok bere kerjajana. Budak orang yang jajan ke orang, nyeri hatimun orang sakurata. Mudak yhtymä, jajanakku nyeri nyrihte bere, lalu minta doana, tapi sing sesuai kapasitas mere sapuluh ribu mintanya pak mudah mudahan pak Epi sing beli rubikon, mudak y mikir 10.000 ribu yang rubikon, meli olah, aminnya mereka tuh bahaya, saya ada di sini doa mereka, sok ketika hujan turun, jadi jadikan ini Ramadan bulan keajaiban ya Allah ajaibkan doa doa kami yang mujib istajibu doa waidah salah kaibadi ani pak ini kori baqarah 186 pak ini kori aku ini dekat ujibu mintalah kepadaku berbisik kepada bumi langit pun mendengar falidah wal yu'minu idah kalau kau memintaku gambarkan aku wujudkan la shudun Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya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 saya juga rencana sepuluh hari terakhir matiin handphone sudah istri saya sudah dikasih saya samiliar neng bisinglek <tuk> balik <-tuk> kalembur bari lahiran sok dikasih samiliar maksudnya samiliar neng ke garut a'a ke masjid samiliar kan ini sami-samiliar gitu duit dimana horeng Maksuna, aku mau holiday with Allah untuk mewujudkan doa doaku. Nah Ibrahim bin Adam pun sama Meli korma ahrek itikap sepuluh hari, melikorma. Ini ini biasanya praktisinya kita si korma anuker di beli, teh kan kamu ibu ibu maduku salah korma. sok ngilu milihnya itu ngilu kurang kopi. Nah ketika beres di kilo, aya korma lagrag diasukkeun ku Ibrahim bin Adam teh kana keresekna kuluna kanu itu karena gelemanya ge ulama asup ke Masjidil Aqsa cari ruang anu paranti manehna berholwat hari pertama mimpi didatangi malaikat eh sesoleh apapun kamu itikap tahun ini tidak aku ijabah doa-doamu katanya luas nah cenah dia teh seperti tahun-tahun sebelumnya aya korma anu lain hak anjeun hiji Balik deui ibu, kamadina Madinah korma nu hiji tapi geus ka Opi. Kumaha mulangkeunana jantukang. hareup jan tukang. Nya minta diri doken, Kang kamari abdi geus ngilo korma terus penting ngimpui serem sekali doaan teu ijabah. Yeun cenah bade nyongkeun dihalalkeun eh tebisa, bisa da warung nu 10 urang cenah. Saya boga adi 10 papay kabeh ridokeun teu. Saking hayang diampuni dosa, diijabah doa dipapay Ibu. sampai dihalalkan lah. Lalu pergi lagi itikaf dan menjadi dapat jawaban doa bahwa doanya Nabi Ibrahim bin Adam kembali di Ijabah. Ini sesuai nutrage di buah apel, tanya Ketika lapar ke sisi sungai, ayah apel ngaliwat bagai kelapa dicetrok, tapi ingat di apel di mana? Kuma statusnya subhat dicari sepanjang sungai itu kebun apel ayat luas sekali. Lalu diketemuilah pemilik kebunnya. Yhä sen abdin uang apel, bebe jatuhnya jadi riweh. Minta dihalalkan, oh bisa, Te Tersi, semuda itu menghalalkannya. Kudu dibersihan kebon Karena takut siun jadi masalah di akhirat Bersihan. Sudah beres beberapa bulan, kamu harus menikahi anakku yang lumpuh. Buta tuli, bisa nanawan. Wah, ripuh ngedal apel heiji. Tapi bayah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 Ternyata hebatnya hanya menjaga makanan apa di bonusnya di nyanyiannya digelis. Cerita ini saya kisahkan di tiap pengajian kalau saya ingat. Eta barudak ngabring kawalungan yang apa <Syukur> plagiat orang mah Bu bulan Ramadan bulan di ijabah doa kenapa yang halal pun diharamkan biar doa kita percepatan dalam ijab ijabah. Di antara percepatan ijabah tes satu. Absu salam, sebarkan salam. Mulai tersenyum kepada siapapun. Karena kebahagiaan tersederhana itu adalah jangan menengah bahagia untuk tersenyum. Tersenyum, sok gras. tersenyum, tersenyum. Tuh bahagia, riweh orang marah tersenyum, kudu nunggu arisan cair, Lengun nomorna deet. Senyum, bahagia. Apsu salam, tebarkan salam waatimu toam bersedekah dengan makanan soknyan bubur kacang sadrem bawa ke masjid sin adalah har menyat sinamarandi kubur kacang kan sadrem ketika saya di luar negeri umroh di yaman salah satunya kalau buka puasa bu makanan teh ke jalan di karpetan sate naon teh pameran dateng arti bahasa arab Alip Yasin Karim bener toko ge makai Yasin lain Alip Yasin Karim lain Yasinnya krim oh, lah saya mama orangnya PD tebugunya nanyakan alamat ke, nawan no, bahasa Arab dah nggak saya makai Quran, Qurannya lebih aman, Eh Mustaqim, ditunjukkan bu sirol lazina, jadi saya mau dia matak kayak Umroh barangnya, saya makai orang Arab PDW nanya, hey, Syekh Kulhu Allahu ahad. dijawab Allahu samaan. Jadi <tuh> orang tajahgakasah. Nyat saat diamparkan bu taufal haji halal halal. Lisanim bagi yang saum katanya oh, orang artinya kot. Wah apa ini motivasinya? Itak benar, wallahu bisikin minta jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma bersedekah Anu cane, anu korma nu naon. gitu sok silakan taufal dol Ku saya balik umroh di di Jumbrung di Betu Syukur neng keluarkan karpet amparkan di jalan wano Noel bu sangkana dagang ah ah senambung uh, tulisan kernu puasa tulisan isuk nama kernu puasa dicokot je karpetnya saya di setebetah cicing di Indonesia saya balik kagarut Absal salam wa belum rasul jago sedekah di luar ramadan lebih juara di dalam ramadan dilipat gandakan sedekahnya wasilul arham bersilaturahmi seperti gini pangi ece di mana tukang jadi warauhnya katanya di surga teh bakal kitu si umroh pangi jeung orang majalaya dalam satu maktab meniatoh atoh teh kang di mana di Ti majalaya ustaz jumbrung caket Artinya, jadi dulur nepi ka kan orang arab bedanya budayana Mun orang Arabnya bak ja ngotong amek itu budaya mereka menghormati. Mentak urangye nurutanya bak. Oh atuhun musapan enggak urang teh kopeah tukuran ku sorban. Saya teh jadi menang elmunya oh ngahormat orang Arab mah itu hiji Mang. Samak kitu we ka orang Arab teh mapae. Pas teh terakhir mah nakis ulah cenah abi mah orang Sukabumi cenah. Ngans telanna juga orang Arab. Habura salah. Hese jeung orang Indonesia mah di Arabnya. Dan tidak boleh hukum melampaui orang salat ya. Saya teh salat make pembatas dompet. Taye batas sujud saya dicokot dompetna. Tapi da teu mungkin diudag mah bae no, penting ulah leungit salat, bae leungit dompet mah. Pas aya deui nu no, ngaliwat di ku saya teh, kadua ngajak salam, mangkang. Ih. Jadi batas salat urang teh maksudna tong ngaliwat sia Penting ilmu teh di dia. Tai. Absus salam. Waatimu ta'am wasilul arhamta, menang ilmu ku silaturahmimah. Ya wasallu bilaili sallu tatkala orang sedang nyenyak tidur, nyerek-kerek tibra kita salat Dilatih ku awas jadi taraweh. Untuk membiasakan pembentukan arom biologis lepas tino romadon. Teh bogat tahajud, jadi ada yang kurang, ya teh naon merasa dapat laylatul kodarnya, langsung nuslebaran teh te ibadah di, cenah ngadua ayana masjid ibadah tarak. eceh makamari menang lailatul qadar apa lebih baik daripada 1000 bulan jadi tuh ibadah 2 minggu stok lo bakene Nyada allah teh tukang kredit ta'am arham Jaminannya apa? Tadhulul jannata maka qala anlakum tattakun. O iddat lil mutakin. surga bagi orang yang bertakwa. Saum targetnya supaya kita lebih bertakwa, takut kepada Allah yang haram yang halal saja diharamkan, apalagi yang halal. Apalagi yang haram. Batasannya dari subuh sampai magrib. Maka sehat dengan saum ini. Orang operasi saja disuruh saum dulu, benar enggak? Sementara itu saja termen ke satu, jam sepuluh ya, oke okay, uh, Valen katanya ada ini charity bentar-bentar na na nanya nanti diatur MC ya mana ini panitia ada beberapa presentasi ketat ya Ramadhan ayat nama wucai buntan ya pak ustad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 Nanti ada slide yang dapat kita lihat ya Ada beberapa program yang akan kita disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya Dan silahkan dan siapkan impact terbaiknya Bukan begitu Ustadz ya Alhamdulillah Lohat ini lagi Ramadan ya Maka umat. insya Allah akan Allah ganti Isi. dengan melifatkan Inisiatif Zakat Indonesia Kepada tim IZI silahkan langsung, langsung saja ya sambil bergerak Memudahkan, dimudahkan Diusung sebagai tagline Easy.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 Allahumma yasir walauhu asir, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan dari Bismukamalik. Mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada pendiri dapanya. Saya telah mendapat kaki palsu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat saya juga dijij mendapat. Rido dan rahmat dari Allah SWT, inia dan akhirat. Untuk selanjutnya, saya mohon kepada Iji, bantulah saya. Karena saya, orang yang tidak mampu, saya mohon bantuannya untuk modal usaha saya. Kemudian... Dari sana pasti Ya, selanjutnya sambil menunggu untuk tim dari Izzi untuk yang ingin memberikan sumbangan terbaiknya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Faustef. Ya. Yep. Jadi.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 Ada sajadah panjang terbentang. Diputer di diskotik di Braga misalkan. Atau di diskotik di Sostik ada lagu ini. Akan datang hari mulut dikunci Nggak mungkin lah. Shape, mahalihi, tergantung menempatkannya. Yang jadi persoalan di musik itu bukan musiknya. melalaikan tidak. Kan?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 benar itu jelas salah itu jelas tapi hati-hati dalam menjelaskannya tidak boleh tergesa-gesa karena memberikan nasihat itu mengajak bukan mengejek setuju kurang kadang ngajaknya bari ngejek mana sholat si neraka itu tiap ngadengin adan teh narka ya sholat yuk biar dirindukan Allah yang enak-enak pilih kata-kata yang lejat mengajak bukan mengejek merangkul bukan memukul menyayangi bukan menyayangi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 Kalau dapat ujiannya dari orang tua, orang tua mah ada yang salah di mantas syariat mah. Orang tua tadi kedua setelah Allah, kah dari itu saya ikutan, mang. Ya dulu ah, biar nggak keganggu. Jadi caranya gini, ini pengalaman dulu ya, experience is the best teacher. Jadi si bapak tadi galapisan, ngomong ngemasan trenken dulu. Sekarang mudah-mudahan Allah muliakan. Ya, si bapak teh galak oh oh tapi hasil euhi mun dari pesantren ketika saya amalkan di rumah nita salat tapi si telat kadon ngurus jejer hobina black coffee pesantren teh teh si keren man, eh. Ta, te salah bapak masantren, ke. tapi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 Sing solanya bapak nih atau nih Pak maksudnya lain es kopi kopi enak karena diinum buku ge baca lah Pak enak kira dibaca karena nggak kopi berekopi kearti oke enak jadi DKM bu paham nggak maksudnya jadi caranya itu yang harus dipikirkan maka kita berpikirnya cara makai min kali plus plus kali min plus kali plus atau min kali min nanti efeknya beda next. Nextnya nih Pak Ustadz ini ada yang nanya boleh nggak kalau lagi puasa pas masak dicicipi masakannya? Oh ini kasus ibu-ibu ini tenaan, jadi kalau masak buat buka nih eh sahur makan masih boleh sih tengahnya biasaan, ceduk biasaan nu jadi membatalkan saum itu melampaui tenggorokan asa ngosok gigi kan baheula aturan saum ketat bisanya ngosok gigi batal ngorong batal hitutna cai batal jeung eueu hitut, kan yang nah, hitut kana nu caikeun tiap itu teh cai nah cenah hitutna cai batal karena ada yang kasedot jeung minum ku bujur atuh nah sekarang mencicipi pasakan batal teh henteu asal tong diteleg oh nya cukup sakit, ayu urang mah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 sholat witirnya setelah sholat tarawih atau setelah sholat tahajud? Wah, ini belum paham ini, harus dijelaskan nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat muslim bohori pun ada, berarti mutafakun alaih la witroni pilai latin tidak ada dua witir dalam satu malam mun nges tarawihnya nges muni abong ramadan ibadah naun yuk ibadah mumpang mengpeng oh, sholat sunat mumpang mengpeng jadi tarawih 443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 Wa minallaylifat tahajad bihinna fila talak. Itu yang dimaksud tahajud, cuman rubah ngaran. Mun ramadhan mataraweh, sebelum tidur kiam, kalau setelah tidur tahajud, etaketakeneh etake, etake, barangnama tai kotok tai kono tai hayam. <laughs> Jadi enggak ada. Lawi, kata Nabi, lawitroni filailatin. Kalau sudah taraweh sudah. Kalau mau ya sholat, ya sukruludu lah. Oke, okay, next. Next, Pak nah, Ustad selanjutnya.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 Makutan barang ini ada rukhsah ada keringanan yuridu bikumul yusra. Allah berharap dengan ya dihitung volume makan ketika dia makan kasih sedekahnya seperti layaknya ibu menyusui ya jadi ibu hamil ibu menyusui itu boleh di tidak dikodo komono lahirna tahun hiji mah iraha godoanana ena geus melendung deh vidyah, sekapasitas, hitungan vidyah itu, kapasitasnya, sejumlah kapasitas, volume kita makan, misalnya kalau sekali makan 50000 ribu, sehari tiga kali 150.000 ribu, kali 30, kalau Ramadannya selamanya tidak tahu, misalnya saya lagi hamil, terus ngeganggu, Janin, kamu nggak puasa, hitung vidyahnya gitu, jadi boleh vidyah yang kerja berat, nyerah puasana tuh capek, siap. Siap, selanjutnya nih Pak Ustadz. Nah, hmm.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 Tahiyatul Masjid itu Rasul melarang kalau hendak masuk ke masjid jangan kau duduk dulu lah tasjilis hata rokaatin sehingga kau sholat dulu dua rokaat. Nah itu namanya sholat penghormatan tahiyat itu penghormatan. Jadi gugur kalau kita sudah duduk. Tadi masukan teh bolehkah melakukan sholat tahiyatul Masjid di rumah? Eh, teman tahiyatul imah dilakukannya ketika setiap kali masuk masjid sebelum aktivitas nanaon sok sholat tahiyyatul masjid dulu nah, mungkin orang ini kebingungan karena masbuk datangnya tiba-tiba sudah azan lalu sholat dia tidak kedapatan tahiyyatul masjid karena, karena yang memang komatnya pakai waktu ya takut tidak uyuk ujuk dua rakaat itu keren kan dua rakaat sebelum subuh itu rakaat ini qobla subhi khairu minad dunya wa lebih baik daripada dunia dan isinya nah kalau salat yang ini yang dua rakaat boleh dilakukan setelah salat subuh padahal salat subuh, subuh itu tidak ada salat sunnah. tapi kalau yang biasa dawam lebarkan kupahalana rasul membiarkan sahabat yang kemudian melakukan itu setelah salat subuh ada sahabat Rasulullah sunat sunat sunat naon itu nge sholat subuh ya sholat sunat tanyakan bising aliran anyar cek nabi teh oh aku sayang dengan pahala dua rakaat sebelum sebelum subuh yang lebih baik daripada dunia dan isinya makanya aku takut bagi orang yang biasa mah menang seperti rasul pernah tahajud siang hari di Bohori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 kan pinjam uang dong sejuta lain ewe sejuta mah ma. ya kayak gitu juta tah merek meningkit tuh jadi, jadi beres atau nggak ada sejuta mah ada juga lima ratus tapi kamu nggak boleh pinjam nih nasi aja lebih aman karena hutang kadang mengganggu persahabatan jangan sok erat ya nungin jam ke nana lain nungin jam nak lempeng, kenungin jam nama paling pinjam duit sejuta. Tiba-tiba, len sejuta mah nggak ada, baru ada gopay, gopay dulu mau nggak apa-apa, Ustaz. Pas saya butuh, jatuh tempo, len mana yang 500 kemarin sini, Ustaz sehat. Kamari aku pinjam berapa, sejuta, Ustaz baru ngasih berapa, 500 ustad Ustaz masih punya hutang 500 jadi loh liar. Nah ini faktanya, Ustaz bagaimana mengikhlaskan orang yang berhutang tanpa dia tahu kita ikhlaskan hutangnya? Eh tante jelmatnya liar, nagih tadi berewae.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 Ini masalah di sekolah Bagaimana yang berhutang ini wapat Rasul tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang walaupun dia sekelas syuhada yang mati di jalan Allah maka bab hutang mah suratnya terpanjang Al Baqarah 282 salambar ke Muntaraweh maca lila lain sa surat teteh sayat ngan bab hutang dan alhamdulillah Indonesia prestasi hutangnya juara 17 triliun meningkat bulan ini saja keren nggak nyak keren, -keren ku hutang atunya Itu len. Jadi hati-hati mati membawa hutang. Kalau untuk urusan manusianya udah beres, urusannya sama Allah belum beres. Yuk, Dewi lah. Oke, okay, selanjutnya nih Pak Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz Saya Ibu Rina dari Giri Harja Bale Endah. Ada hadis, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: hmm. sodako, ilmu jariah yang bermanfaat dan doa anak soleh. Hmm. Sedangkan yang namanya anak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 Cuma masalahnya kita lupa. Nah pertanyaannya adalah bagaimana ini teh anak teh apa nggak soleh? Tapi sholkan doakan hee he, ette teh soleh nak nubahaya mah ngaku soleh karena kan ayah ngarana soleh tapi karena salat Ini salah pertanyaannya. ini anak teh merasa nggak soleh tapi sok doakan justru itu walidun dun solihun yadolahu tanda solehnya teh mendoakan. Tuh, sudah ya? Sudah habis? Habis ya? Sudah. Atuh. Udah panjang pendek ke amplop nama sakit tuh. <laughs> ya. Oh ya, bagi yang wilayah Jatinangor, nanti ada kajian Asyar, um, Lailatul Qadar, judulnya di Masjid Al-Jabar ITB. Punten bukan di Puri Yatinangor salah malam salah upload iklan. Dipindahin ke Masjid Al-Jabar ITB, nanti bada asar sampai menjelang buka bersama Ustaz EE. E bisa Devi efendi ya terus Insya Allah tanggal 10 hari di Click Square dengan berbagai macam acara dan praktisi hijrah lainnya Tarawe on the square naos ngaji on the square di Click square ya yang ada Megatron yang gede yang naripan itu Insya Allah ikuti saja Instagramnya Makasih semuanya yuk tutup dengan doa biar Ramadan kita juara dan kita termasuk orang-orang yang tidak diberikan kebangkrutan oleh Allah dengan Ramadan ini Allahumma Ya Allah, ya Allah nawir kulubana cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya hidayatika petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahayai bumi ini binuri syamsika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 Ali, ramadhanmu untukku wasallimhu dan selamatkanlah minni amalan-amalanku di bulan ramadhan ini mutakobbalan menjadi ama yang kau terima satu lagi Allahumma ya Allah ini aku asaluka Mmohon kepadamu ilman navi'an ilmu yang bermanfaat wariz kon washi'an rizki yang luas washi dan obat mingkulidain dari berbagai macam penyakit. Fiddunya ati nafid dunyasa naope angroti asana wakin itu melikopeah sakitu wa Hei tomat, hei putih, hei tomat, hei. Waalaikoum warahmatullahi wabarakatuh.